Engkau memanggil-manggil namaku Di saat engkau membutuhkanku Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat anda, sekali di mana aku berada Lagu ini menjadikan Bisa saya, Bukumasa Bikir Dulu saya hidup Bukumasa Bikir, yang Dari keluarga susah, kulit Dan saya menjadikan Bukumarantau, Bukumasa Bukumasa Lepas yang merantau, akhirnya saya Dari seorang di dan semuanya Alhamdulillah berubah, dari sebuah Nasib saya, tapi yang Dari sebuah sukses